Mohon perhatian kepada seluruh siswa SMK Yabuja Segeran. Jam pelajaran ketiga telah selesai. Saatnya memasuki jam pelajaran keempat. Attention to all students of Yabuja Segeran Vocational School. The third period has ended. It's time for the fourth period. Intibah. Intaht alḥisṭa al-thālitha fi madrasati Yabuja Segiran al-mihaniyah. Hān waktu